rahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah فلا مذلله ومن يذلل فله هدياله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته.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 Salah satu sifat bawaan manusia Senang Dan sering Melakukan kezoliman Disadari maupun tidak Kenyataannya demikian hmm. Kezoliman yang Dianggap Kecil dibilang remeh sampai ke yang memang masuk kategori berat. Innahu kana dhuluman jahulan. Manusia itu adalah makhluk yang selalu melakukan kezaliman dan banyak Kebodohannya Zolim itu sendiri Bermacam-macam Zolimnya Terhadap diri sendiri Zolim Terhadap hak orang lain Zolim Kepada sesama makhluk Zolimnya dia Terkait dengan hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala Apapun bentuk kezolimannya Hukumnya haram Zolim terhadap diri sendiri Contohnya apa? Memaksa Untuk Terus bekerja Tanpa mempertimbangkan Waktu istirahat yang cukup Walaupun dia merasa itu sebagai sebuah kesenangan tersendiri dari pagi sampai siang-siang sampai sore bahkan dilanjutkan malam tubuh itu perlu istirahat jangan zalimi dirimu itu tidak boleh. Zalim terhadap orang lain banyak. menghina mencela menyakiti secara fisik. Ada juga zalim terhadap makhluk. Misalkan kepada tumbuhan. Contoh yang lain kepada hewan yang dia pelihara disiksa dan disakiti. Ada juga kezaliman yang kaitannya dengan hak-hak Allah Subhanahu wa yaitu kesyirikan. Dia menduakan Allah dalam ibadah. Dia mempersekutukan Allah dengan yang lain. Innas syirka la zulmun 'azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Para nah, Ahlul Muslimin, Rahimahumullah. Akan tetapi di kesempatan malam hari ini sedikit banyak yang akan kita bicarakan dan disinggung adalah keboliman-keboliman terhadap orang lain. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan kabar supaya kita takut. Karena takut akan hati-hati dan waspada, karena takut diharapkan tidak melakukan. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ittaqulma faindawulma vulumatun yawmal kiamah." Artinya hati-hati. Jangan melakukan kezoliman Sungguh Kezoliman yang dilakukan di dunia Mengakibatkan kegelapan Demi kegelapan di akhirat nanti Hari kiamat itu gelap gulita Tidak ada cahaya Kecuali yang Allah memberikan untuknya Orang-orang beriman itulah yang memiliki cahaya Karena kegelapan itu termasuk bentuk hukuman di dunia saja beberapa bentuk penjara di setting di tempat yang gelap tanpa cahaya dia tidak lagi bisa memastikan ini pagi ataukah malam karena memang ruangannya gelap pengap itu untuk memberikan efek menakutkan kepada yang di penjara. Di alam bebas. Di tempat yang gelap. Itu sudah cukup mengkhawatirkan. Tidak sedikit. Yang fobi. Dan takut. Pada kegelapan. Badannya besar. Pandai bela diri. Belum tentu berani. Kalau dilepas dalam kegelapan seorang diri. Oh enggak lah Carinya tempat yang terang dan ada cahaya Nah kezoliman yang dilakukan Dalam hidup Jika dia tidak bertaubat, Jika tidak dia selesaikan Dengan orang-orang yang dia zolimi Itu menjadi sebab Zulumatun yaumal kiamah Menjadi sebab Kegelapan yang berlipat-lipat pada hari kiamat sangat menakutkan dan begitu mengerikan. Maka jangan menzalimi orang lain. Berbuat zalim mengurangi pahala. Capek-capek beribadah, lelah dia beramal saleh, sudah banyak yang dia keluarkan Tapi nanti pada hari kiamat dalam perhitungan bukannya ada saldo pahala yang dia punya, malah minus. Di situ barulah dia menyesal. Nabi Muhammad saw pernah menjelaskan tentang hal ini, tapi dalam bentuk pertanyaan. Para sahabat ditanya. Atadru manil muflis? Tahukah kalian orang yang bangkrut itu siapa? Yang dinyatakan pailit itu bagaimana? Para sahabat menjawab sesuai dengan pertanyaan yang terfikir saat itu. Al muflisu fina man ladina wa wala dirham. Para sahabat mengatakan wahai Rasulullah, orang yang pailit dan bangkrut itu orang yang sudah tidak punya uang lagi. Uang dinar tidak ada. Uang dirhan pun habis, habis habisan dia. Jangankan keuntungan atau laba, modalnya saja sudah tidak ada. Itu orang bangkrut dan pailit. Tetapi ternyata yang dimaukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bukan pailit dalam pengertian hidup di dunia, bukan bangkrut yang dimaksudkan para sahabat. Al-muflisu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang bangkrut itu man yati yaumal qiyamati bis salatin wassiyamin was, was Orang yang bangkrut itu adalah orang yang pada hari kiamat nanti dia bawa sekian banyak pahala, pahala dari ibadah yang dia kerjakan. Pahala puasa dia bawa, pahala salat dia bawa, pahala sedekah dia bawa. Artinya, sholat yang dia kerjakan di dunia itu sah dan diterima oleh Allah. Puasa yang dia kerjakan pun sah. Diberi pahala oleh Allah. Sedekah yang dia salurkan, infak yang dia berikan. Itu diterima juga oleh Allah dan berpahala. Tetapi percuma. Sudah dia bawa banyak pahala itu. Tetapi ternyata saat hidupnya di dunia... Dia tidak membersihkan diri dari kezaliman-kezaliman. Ke Ternyata syata mahadha wasbahada wa akhadha mala hada wa qadha hada wa Ternyata di saat yang bersamaan ada catatan-catatan kezaliman yang pernah dia lakukan. Dia mencelah si fulan, dia mencerca si fulan, dia memukul si fulan. Dia mengambil harta milik sifulan. Bahkan dia tumpahkan darah orang. Dibunuh. Tanpa sebab syarih. Pada hari kiamat itu. Keadilan ditegakkan. Seadil-adilnya oleh zat yang maha adil. Keadilannya sempurna. Pihak yang terzalimi. yang terzalimi diberi hak untuk menuntut orang yang dibunuh misalkan. Pada hari kiamat nanti ya. dia akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanyakan kepada dia ya Allah, kenapa dia membunuh saya. Ya. Karena di akhir zaman salah satu tanda-tanda semakin dekatnya kiamat, ya. Orang yang dibunuh itu dia tidak tahu Bimba Kucila, kenapa dia dibunuh? Nggak ngerti Contohnya kasus Begal Kasus geng motor Kalau di Jogja klitih namanya Orang pulang Dari satu tempat ingin ke rumah Di tengah jalan dicegat, dipepet, dibacok, meninggal tertangkap pelakunya ditanya disidik di BAP diteliti tidak ada hubungannya sama sekali pelaku tidak pernah mengenal korban pelaku tidak pernah bertemu dengan korban sebelumnya kenapa dia dibunuh gagah-gagahan kenapa dia dibunuh untuk menunjukkan eksistensi diri Supaya diterima oleh komunitasnya. Oh, memang kamu cocok dan layak bergabung dengan kami. Tidak tahu tujuan membunuh itu apa. Itu kevoliman. Nah, pada hari kiamat, korban-korban yang bivolimi itu... ...diberi kesempatan oleh Allah menuntut. Dan Allah akan tegakkan itu seadil adilnya. Harus diberi ganti rugi. Tapi... Sayangnya Ganti rugi pada hari kiamat Tidak bisa dalam bentuk uang Tidak dapat diwujudkan barang Ganti ruginya apa? Pahala Diukur sesuai kadarnya Allah yang menentukan Pahala orang yang menzolimi tadi Diambil Dipindahkan, diserahkan kepada korban yang dia zalimi, ambil pahalanya, ambil pahalanya, ambil pahalanya, sampai sesuai kadar kezaliman yang dia lakukan. Habis pahalanya. Kalaupun pahalanya sudah habis, tapi kadar kezalimannya itu belum terganti, maka ada pilihan yang kedua, ada langkah yang kedua. Dosa-dosa orang yang jadi korban kezolimannya Itu dipindahkan kepada yang menzolimi ya. Kalau dia punya pahala seribu Nilai kezolimannya seribu dua ratus Contoh saja Yang seribu habis diberikan Masih sisa dua ratus tanggungan Maka kadar dosa orang yang dia golemi sekira 200 dilimpahkan kepadanya. Jadi capek dia beribadah di dunia. Karena ternyata di akhirat tidak ada hasilnya apa-apa. Hilang. Itulah orang yang bangkrut dan pahit. Kegoliman. Sekecil apapun itu. Dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan rahasia Hanya diketahui oleh dua orang bahkan sendirian Dia lakukan di tempat yang paling gelap Di paling sepi Tidak luput dari pencatatan Allah melihat Allah mengawasinya Malaikat mencatat Tidak ada yang terlewat kezaliman itu akan tegak Salah satu bentuk kezaliman yang menakutkan itu adalah mencari-cari memang berniat mencari mengorek-ngorek aib dan cacat dan cacat temannya, saudaranya La tattabi'u awratil muslimin. Kamu jangan cari-cari. Memang ingin menemukan tujuannya menjatuhkan. Jangan itu dilakukan. Fa innahu man tatabba'a 'aurata akhihi Karena sesungguhnya orang yang mencari-cari secara sadar, sengaja, terencana dengan niatan yang buruk Dia cari-cari itu Kekurangan cacat aib celak Saudaranya Maka Hukumannya setimpal min amal. Apa yang dia dapat Sesuai dengan yang diperbuat Maka Hukumannya apa Kelemahan kekurangan cacat celanya dia itu akan Allah buka. Wa inka nafi jawfirahlihi, walaupun cat cat dan celah yang dia lakukan itu tidak ada yang mengetahui. Dia lakukan di dalam rumah, di dalam kamar kunci, pintu rapat rapat, jendela ditutup, tidak ada celah, tidak ada lubang udara sekalipun. Tidak ada orang tahu Yang tahu hanya dia sebagai pelaku Orang tidak ada yang tahu Yang tahu cuma dia sendiri Tapi dengan maha kuasanya Allah Itu akan terbuka Akan diketahui Apa yang dia lakukan Walaupun sembunyi-sembunyi Terus dari mana? Dia sendiri yang tidak tahan untuk bercerita Dia sendiri yang tidak mampu Untuk menyimpan cerita Ceritalah dia ke sana Ceritalah dia ke sini Itu salah satu caranya Dan Allah subhanahu wa ta'ala maha adil Apalagi kalau cacat celah itu Kaitannya dengan privasi dan pribadi Lebih spesifik lagi Rumah tangga orang Apapula urusanmu Apapula kepentinganmu Itu privasi dan ranah Pribadi orang Yang serumah Saja bisa salah faham Apalagi yang melihat dan menganalisisnya jadi pengamat pura-pura, pengamat abal-abal, ini. -abal, yeah. Yang tinggalnya di luar rumah, wah kayaknya sedang ribut tuh. Wah iya tuh, kemarin tuh kayaknya, itu. Iya kemarin saya juga dengar dia bertengkar itu. Itu. Bercerai apa ya? Kemarin saya lihat. Nanter istrinya pulang sudah tiga hari, nggak balik-balik. Luah apa urusanmu? Apa kepentinganmu? Urus urusi dirimu sendiri. Siapa tahu keluarga itu baik-baik saja, tidak ada masalah seperti yang disangka, tidak ada problem sebagai tidak ada problem sebagaimana yang diduga. Baik-baik saja Pagi diantar Saat itu juga langsung pulang kembali ke rumah Tapi saat pulangnya engkau tidak lihat hmm. Jadi cuma mengira-ngira saja Ada apa ya? Ada apa ya? Kepok banget sih Enggak oh, ada manfaatnya Nabi Muhammad Alaihi SAW menyatakan Min husni islamin mar'i Tarkuhu ma la ya'nihi ya Tanda baiknya keislaman seseorang itu Dia tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya Tidak ada manfaat buat dia Sekalipun tahu persis Apa juga manfaatnya ya. Itu salah satu bentuk kedoliman nah. Dan kedoliman-kedoliman itu banyak sekali Penipuan-penipuan dengan berbagai Cara Dari penipuan yang kelas kampungan Sampai pencurian atau penipuan Didukung oleh teknologi canggih Pencurian Dari yang kecil-kecilan maling ayam Sampai yang Dalam jumlah besar Itu pun zolim namanya mengambil hak orang lain mulai dari harta batas tanah warisan rumah mengerikan kezoliman yang terjadi antara kakak adik saudara itu banyak juga bayangin seorang kakak gak mau bicara dengan adiknya, kandung sayang dan seibu Seorang adik yeah. Ingin membunuh kakak kandungnya sendiri Hanya karena yes. Jatah tanah yeah. Orang tuanya masih sehat-sehat Tapi berharap segera meninggal Karena kalau meninggal Terus dapat warisan Sampai seperti itunya Zalim seorang anak kepada orang tua Zalim, zalim Seorang anak kok berpikir buruk dan berencana jahat, menginginkan sesuatu yang tidak baik terhadap kedua orang tuanya, berharap segera mati saja. Nah, Walilah, subillah. Jadi kebohongan itu banyak sekali. Sahabat Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, dakhla ala gulamin lahu ya'li funaqjan. Sahabat Utsman Bin Affan Rasulullah Anhu itu pernah ngecek seorang budak miliknya yang sedang memberi makan seekor ontak miliknya juga, pekatik namanya. Faro'ah fi ala fiha Shay'an kariha, ketika dicek oleh Sahabat Uthman, ternyata pada rumput atau daun. Makanan unta yang disiapkan ada sesuatu yang tidak pas, tidak sesuai. Fa'akhodabi uduni gulamihi fa'arokah. Waktu itu spontan sahabat Uthman pegang telinga budaknya dijewer. Tummana dima. Setelahnya menyesal sahabat Uthman. Fakalalauhud bi uduni fa'rikha. Dengan memohon. Sahabat Utsman meminta budaknya tolong jewer saya. Fa'abal ghulamu tapi dia budak, mana berani? Tidak wahai tuan. Sahabat Utsman minta dikiswas. Ingin dibalas. Biar urusan kezaliman selesai di dunia, jangan sampai di akhirat nanti berlanjut. Falam yad'u hatta akhadha bi'udhunih. Tapi sahabat Uthman terus menyesap, pokoknya jewer saya balas yang tadi tidak, jewer tidak, jewer tidak. Bukannya kemudian oh ya sudah berarti terima kasih ya, ikhlas ya, ikhlas ya. Bener nih, dimaafin nih, ya dimaafin bener nih lo ya, dimaafin lo ya. Tapi sahabat Uthman Enggak, nggak jewer pokoknya, biar tenang. Fajallah Uthmanu ya pulu. Hatta akhodabi udunih sampai akhirnya apa? Si budak itu mau. Entah bagaimana perasaannya waktu itu, ya. sahabat Usman majikannya dijewer juga telinganya. Ala Usmah, fajallah Usmah, nuyakulu sudah sudah kata warnaan nahukat balagamin humit lama balagaminhu. Kata sahabat Usman, loh dijewer, udah dipegang gini, tarik kurang keras, tambah. Gitu. Sampai beliau uh, mengira-kira bahwa sudah sama dengan jewerannya terhadap si budak tadi. Kalau Uthman wahan lakis-lakisosudunya qabla kisosil akhirah. Yeah. Sahabat Uthman mengatakan ini lebih baik kisos di dunia daripada nanti kisos di akhirat. Nah, riwayat ini Ma'asyur al-Muslimin Menunjukkan Betapa Para sahabat As-salafu salih Mereka betul-betul ingin menjaga diri Dari kewaliman, jangan sampai Terjatuh dalam kewaliman Kalaupun terjatuh Dalam kewaliman, berusaha Bagaimana caranya Agar bisa selesai di dunia Jangan sampai berlanjut di akhirat ini sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Sahabat Abu Darda itu pernah menengok ternak-ternak kambing miliknya yang dipasrahkan kepada seorang budak perempuan. Anna Abadarda radhiyallahu anhu intaha ila jariyatin lahu taraghanam Faat tojaria tahu farosta sumakalala yang libga. Beliau naik kuda, sahabat Abu Darda menengok ternak kambing yang dititipkan kepada seorang budak sampai di lokasi, sahabat Abu Darda menitipkan kudanya. Tolong dijaga kuda saya, jangan sampai lepas diikat. Sumaufa firmanami. Beliau turun terus melihat ternak-ternak kambingnya itu dicek. Panfaatil faras, fajala til ganam, hatta takdir Ternyata si budak tadi tidak begitu perhatian dengan kuda milik tuannya yang dititipkan. Lepas kudanya, sampai kemudian kuda itu berlari, membuat takut kambing-kambing ternak miliknya, sampai ada yang patah. Ketakutan. Faja' Abu Darda ilaiha yashtadurafi anis taulta, as Abu Darqai waktu itu uh, marah, langsung mencari budaknya, campuk di bawah, sudah diangkat begitu. Hata ida jana bin haskafa. Setelah hampir mencambuk begini, beliau tahan dan beliau turunkan. Wa qala laula al qawadu lau Kalau bukan karena adanya hukum qisas akan saya hukum kamu. Jadi mau mencambuk nagut itu zalim namanya. Diturunkan. Bukan kemudian dia memang salah. Dikasih tugas menjaga kok enggak, malah lepas. Tidak demikian sahabat Abu Dardak berfikir. Tidak seperti itu sahabat Abu Dardak menilai. Beliau takut kalau mencambuk itu namanya zalim. Nah. Mahasir muslimin Rahimani wa rahimakumullah. Sahabat Muawiyah. Ibnu Abi Sufyan. Mengatakan. Ini la astahyi. An azlima. Man la yajidu alaiya nasiran illallah Sahabat Muawiyah mengatakan Sungguh saya malu Dan betul-betul takut Menzalimi seseorang Yang tidak punya pembela Untuk membalas saya Kecuali Allah subhanahu wa ta'ala Kalau orang yang dizalimi Itu meminta tolong dan memohon bantuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya dibalas Bukankah itu menakutkan? Itu betul-betul sangat sangat menakutkan. Nah. Sahabat Al uh, seorang ulama yaitu Al Fubal bin Iyad rahimahullah di dalam syair alamin Nubala. Karya Azhahbi, Al Fubail bin Iyad mengatakan: Wallahi, ma yahil lula ka antu ziyakalban walakin bighairi hakin. Fa keifatu ziy Musliman. Al Fubail bin Iyad mengatakan: Demi Allah, tidak halal bagimu menyakiti seekor anjing bahkan seekor babi bighairi hakin tanpa hak disiksa misalkan ya. anjingnya diikat dilempari batu ya. kesakitan dia menggonggong dia teriak aing aing ya. lemparin lagi kata al-fubal bin iat itu nggak boleh tidak halal tidak kepada seekor anjing saja tidak boleh fakai fa tuh di musliman bagaimana bisa kamu menzalimi seorang muslim Betapa beraninya Mendolimi seorang muslim Seekor hewan saja tidak boleh Dizolimi Apalagi seorang muslim Nah beberapa riwayat ini Ma'asyral muslimin Rahimahkumullah ya, Kita jadikan sebagai pengingat ya, Ketika Akan berbuat zalim Ketika sedang melakukan kezoliman Bahkan setelah kezoliman itu telah dilakukan ya. Ingat lagi Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak luput dari pengawasannya Orang yang berbuat zalim itu Orang yang berbuat zalim akan dihukum dengan yang zalim juga Hasan bin Athiyah rahimahullah mengatakan yu'adzibullahu adh-dhalima bidh-dhalimi thumma yadkhiluhuma annara jami'an Artinya Allah Subhanahu wa taala menghukum orang yang berbuat zalim dengan yang lebih zalim darinya Si A menzalimi B Si B lemah Si A itu yang sok jago Jangan merasa jago Akan ada C Akan ada C Allah kirim Untuk membalas kebalimannya Dengan kebaliman juga Di hadapan si C Si A itu bukan apa-apa Dia lemah yang si C jangan sombong. Jangan takabur, Merasa semuanya bisa dia atur. Segala sesuatu dengan duit. Dikasih minuman keras. Dikasih uang makan. Kamu habisi dia. Kamu hancurkan rumahnya. Kamu bakar kios dan warungnya. Kamu pukuli dia. Jangan. Akan ada lagi yang lebih zalim darimu. Kamu yang menjadi korban. Jadi cerita-cerita tadi kita ulangi, mudah-mudahan bisa menjadi pengingat ketika ada keinginan untuk menzolimi atau ketika sedang berbuat zalim belum selesai berhenti. Kalaupun telah terjadi kezaliman itu telah dilakukan segera bertaubat, cepat-cepat selesaikan itu, cepat-cepat selesaikan. Jangan sampai Terkena doa orang yang Dizalimi Nabi Muhammad SAW menyatakan da'wat da'wakal mazlum Fa innahu laisa bainaha Wa bainallahi hijabun Hati-hati dan takutlah engkau Dari doa orang yang terzalimi Sesungguhnya doa orang yang Terzalimi itu tidak ada Penghalangnya dengan Allah Subhanahu SWT Allah kabulkan itu Allah kabulkan Bahkan sekalipun yang dizolimi itu orang kafir Bahkan yang dizolimi sekalipun orang kafir Kalau dia meminta Kezoliman itu akan dibalas Hati-hati dari doa orang yang terzolimi di depanmu, di hadapanmu Dia tidak bisa berbuat apa-apa Menurutmu Berdasarkan anggapanmu Dia tidak mungkin membalas Hanya bisa menangis Hanya bisa pasrah Menyerah Tidak bisa apa-apa Tapi doanya Itu makbul, mustajab Andaikan dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala Allah kabulkan doa orang yang terhalimi hati-hati ya. maka arahan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajak menyuruh dan memerintahkan barang siapa yang masih punya tanggungan kegoliman Pada saudaranya minhu Cepat-cepat diselesaikan dan minta dihalalkan Dengan prosesnya Jangan malu, jangan takut Kalau niatnya baik Tujuannya untuk bebersih diri Sebelum meninggal dunia nanti Itu baik dan positif Temui orangnya, sampaikan minta maaf. Selesaikan. Hal ini juga berlaku di dalam keluarga. Orang tua yang zalim kepada anaknya, ada? Ada. Ketika orang tua menghukum anaknya di luar batas kewajaran. Ketika orang tua memberikan hukuman kepada anak secara berlebihan, ketika orang tua memberi hukuman kepada anak tidak setimpal dan tidak sebanding dengan pelanggaran yang dia lakukan, ketika seorang tu, ketika orang tua menghukum, menghukum anaknya bukan karena cinta, tapi karena untuk melampiaskan kekesalan, ketika orang tua menghukum anaknya Bukan dalam rangka mendidik Tapi dia merasa Ini ada saluran emosi Yang sudah dia tahan Anaknya di jewe Sesakit-sakitnya Sampai luka Sampai lecep Anaknya dipukul Hanya karena sesuatu yang sepele Zalim itu. Zalim gitu. Ya. Seorang suami ya. Memaki-maki istrinya Dasar perempuan tidak tahu diri Dasar perempuan tidak bisa terima kasih Kata-kata yang seperti itu yang menyakitkan ya. Bahkan bukan cuma dengan kata-kata Dengan pukulan Seorang suami mengambil barang Dibanting di depan istrinya Dipecahkan Istrinya diusir dari rumah Pergi Tidak seperti itu Anda kan pemimpin Istrimu rakyat Jika ada yang tidak benar pada rakyatmu Tugasmu seorang pemimpin Untuk memperbaiki Ada kekurangan-kekurangan yang Ditemukan pada istrimu Tugasmu membimbing Setelah dia resmi menjadi istrimu Tugasmu untuk mengarahkan Bukan hanya selaku nikah sama dia Ternyata dia begini dan begitu Gak boleh mengucapkan yang demikian Kalau dia rasa dan dia kira Itu suatu kekurangan yang baginya tidak pas Coba dia luruskan, dia bimbing Ya Jangan zolimi istrimu Seorang istri juga gak boleh menzolimi suami Oh bisa seorang istri menzolimi suami Bisa Ketika hak-hak suami tidak diatunaikan Mau marah, mau cemberut, mau tersinggung Tapi jangan dijadikan alasan Kewajiban ditinggalkan Jangan sampai jadi alasan Hak seorang suami Diabaikan, jangan Baru cemberut, ngambek, gak mau masak Gak mau nyuci Dipanggil suaminya pura-pura gak dengar Itu zalim namanya Bahkan dia cerita Ke teman-temannya Sesama istri, sesama emak-emak Kaum ibu Iya yeah. Suami saya itu begini, suami saya itu begini, suami saya itu begini. Itu kan menzolimi suaminya. Nama baik suaminya rusak. Anak yang zolim kepada orang tua banyak. Yang membentak. Yang menyakiti hati. Yang menyinggung perasaan yang menghinakan orang tuanya yang tidak merawat dan menjaga dan tida, yang tidak merawat dan tidak menjaga orang tuanya. Itu kan kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh seorang anak. Waliyad billah. Kezaliman itu sangat banyak. Maka selagi masih ada waktu, mumpung ada kesempatan, selesaikan. Selesaikan. Hutang piutang Jangan dianggap enteng Jangan dibilang ringan Yang masuk surga saja Masih tertunda Yang dinyatakan masuk surga Tertunda masuk surganya Karena harus diselesaikan dulu Utang-utangnya dengan pihak Yang berkaitan Orang yang syahid visabililah saja yang apa dijanjikan masuk surga. Itu masih belum sampai dia selesaikan utang-utangnya. Sudah dibantu ngemplang pula. Sudah dibantu bukannya dia balas dengan kebaikan malah dia balas dengan keburukan. Sudah dibantu disepakati temponya Satu tahun Satu tahun berlalu tanpa ada keterangan Diingatkan Eh malah cerita sana cerita sini Orang itu pelit Mempinjung kok tagih tagih terus Nah kan sudah sesuai temponya Sesuai kesepakatan hmm. Sudah dibantu Diberi kebaikan Malah dia balas dengan keburukan Nah, kezoliman-kezoliman itu sangat banyak. Sekali lagi, diselesaikan. Dengan lapang dada. Berharap riba dari Allah semata. Lebih baik diselesaikan di dunia. Daripada nanti berlanjut di akhirat. Waliyahzubillah. Orang yang zolim itu hidupnya tidak bakalan tenang. Kezoliman itu adalah sumber dari Malah petaka dan bencana Kezoliman itu Adalah sebab Terjadinya musibah Maka ketika seseorang itu Tertimpa musibah Ketika seseorang itu merasakan hidupnya tidak tenang Hidupnya selalu susah dan punya banyak masalah Maka salah satu langkah yang harus dilakukan adalah Mengingat-ingat kembali Kezaliman apa yang sudah dia pernah perbuat Kezaliman apa yang pernah dia lakukan nah, Bisa jadi Karena kezaliman itu Allah berikan hukuman Masalah berdatangan Yang punya penyakit Gak sembuh-sembuh Diperiksa sana, periksa sini Hasilnya negatif ya. Mulai dari di scan MRI bagian perbaikan kata dokter spesialis apa ronsen spesialis radiologi nggak ada ini tanda-tanda sakitnya coba dicek mungkin pernah berbuat zalim ingat-ingat lagi pernah memukul siapa pernah memfitnah siapa pernah merugikan siapa pernah menipu siapa? Pernah menyakiti orang tua. Pernah membentak ibu. Pernah menghina bapa. Coba diingat-ingat lagi itu. Sekali lagi karena kezaliman adalah sumber bencana. Kesaliman itu adalah sebab musibah. Nah, kita koreksi diri masing-masing, bukan orang lain. Nah, kita introspeksi diri ya, karena sebaik-baik hamba adalah yang mau mengkoreksi dirinya sendiri. Dia, biasa, dia bisa dan berusaha menemukan di mana kekurangan-kekurangannya. Untuk dia perbaiki Allah itu maha pengampun Maha pengasih, maha penyayang Sebanyak apapun kezoliman yang dilakukan Hambanya Kalau dia betul-betul Menyatakan diri di hadapan Allah Berhenti, bertaubat Sungguh-sungguh, Allah ampuni Sementara Korban yang dizolimi Sementara korban yang dizolimi banyak-banyaklah bersabar Sebisa mungkin memaafkan Karena memaafkan itu nilainya lebih besar Daripada menuntut nanti di akhirat Kalau mau berdoa Mumpung doanya mustajab Selagi doanya makbul Doakanlah yang baik-baik saja Jangan tersulut emosi Jangan terbakar amarah mudahkan ya Allah mudah-mudahan dia rumah tangganya hancur anak-anaknya cacat dia dikasih penyakit yang tidak sembuh-sembuh kan -sembuh. itu hancurkan kehidupannya ya Allah dia dibenci dan dikucilkan oleh keluarganya sendiri jangan jangan berdoa secara berlebihan seperti itu justru doakan yang baik sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Muhammad saw ketika beliau disakiti Beliau mendoakan, Allahumma dibaumi. Ya Allah berikanlah hidayah untuk kaumku. Begitu wallahu a'lamusawab, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah subhanahu wa taala membantu dan memudahkan kita untuk bisa meninggalkan kezaliman-kezaliman dan kita juga bisa membersihkan diri dari kedzaliman-kedzaliman yang pernah dilakukan. Aku lu ka hadza. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka warahmatullahi wabarakatuh.